Qalallahu taala fi bil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim pawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun al ayat hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus kenapa kadang dalam ibadah kita lelah soalnya satu huruf karena tidak lillah kenapa kita mengeluh karena tidak mengallah kenapa cinta kita tidak bertahan karena cinta kita tidak bertuhan ya ingin cepat sembuh cepat sembah Beda sehurup, ngepeknya seumur hidup, ya, tenang, tegang, sempat, sempit, kendala, kendali, pemicu, pemacu, jadi repot kesananya, maka kembalikan huruf-huruf yang hi hilang dalam hidup. Dulu ada motor, Jepang namanya, tapi nggak boleh sebut nama produk ya, namanya di zamannya mahal motor itu, tapi kalau hilang satu huruf, tadinya jadi itu. Jadi sokun, taulah motornya apa ya, karena karena mereka nggak endorse kalau endorse saya sebut deh, ya saya kan coba endorse dari kupluk sampai sepatu satu merek merek jajak Allah Heron Kasiro dapat ngasih semua ya, itu enaknya usaha Usahatara ayahnya duit, jadi saya ya saya stres Mas Denny, uang banyak kebutuhan tidak ada. Jadi miskin tapi sombong, Fir'aun juga minder lihat saya mah Udah miskin, sombong ya Jadi tip and trick, bagaimana hidup ini tidak lelah, ikhlas saja Jangan dengar kata mereka, karena mereka hanya, manusia hanya ngasih nilai 3 Pro, kontra, dan netral, maka just the way you are Jadi diri sendiri aja, biar nggak lelah Karena pulang masing-masing, berawal lahir pun dari Allah masing-masing Maka jadi diri, diri sendiri, be or bisa nggak? Maka kenapa saya pakai kupluk biar nggak banyak yang didengar lah Gitu aja, cuek gitu Yang penting sampai kepada tujuan Maka inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin Sungguhnya salatku hidupku, matiku, kehidupanku Hanya untuk Allah subhanahu wa taala. Maka tetap jadi diri sendiri Ada kisah yang juara Bagaimana Luqmanul Hakim Ini bukan Nabi Tapi orang sholaih yang dijadikan Namanya itu jadi sebuah nama surat Al-Quran Luqman Satu ketika dia pakai keledai Kuda kecil yang dinaiki berdua sama anaknya Ada aja orang komen Orang nggak mikir apa kuda segede gitu ditunggangin sama berdua Luqman terpengaruh Aku yang turun kamu yang naik nak sendiri Masih ada aja orang komen Nak gak mikir kok orang tua suruh jalan Dia sendiri bapaknya enak-enak di atas keledai Di balik posisinya Masih ada yang komen anak enggak sopan orang tua suruh jalan tadi orang tua nggak sopan anak suruh jalan manual hakim nggak mau pusing yuk berjalan bertiga sama keledai masih ada orang komen orang gila apa keledai orang naikin ini jalan sama keledai Hah? ah tanggung gila udah dipanggul aja keledainya <laughs> so, kalau terina Esti, calon tong aduh semua yang di sini ingin dinilai orang capeknya luar biasa iya, iya. maka satu lelah karena tidak lelah innamal amalu di Bin niat, tentukan niatmu sekarang. Bekerjanya karena Allah, jangan karena oleh, apalagi oleh-karena, dan karena oleh-oleh. <tuk> <tuk> <tuk> tidak? Kenapa jadi stres begini halo? Ini penting tidak sumpah sekali biasa. Salam sumpah ya, sahabat Indonesia yang sumpah, ya. jadi kayak Pak Mario tadi terinspirasi sama Rina ya. Jadi lelah itu dari niat yang salah. Saya punya guru di Bandung Agim, selalu bernasyid, bareng siapa Allah tujuannya. Ini saya, dunia akan melayaninya. Contoh kata lagi nyangkul, ketemu ikan belut, ambil jangan Ambil, efek samping, motif layer efek, impact, resiko Lagi siaran di sahur segar, tiba-tiba pulang dapat jodoh, ambil jangan Amin Tanya dulu mau enggak Manusia terpisah-pisah Jangan-jangan suami orang, jangan-jangan Ini pelakor nih Tanya dulu mau enggak nafsu nih nggak boleh lagi saum nafsu makanya hati-hati tanya dulu kebaikan walaupun kebaikan nggak bisa kita ngambil keputusan cepat walaupun kebaikan sometimes ketika saya lagi ngejos nih iman pengennya berbuat kebaikan aja wasabi kalau ada nih kesempatan untuk berbuat ama ada nenek nenek mau nyebrang ya udah tanpa konfirmasi kita seberangin, kita pangkuk, kita seberangin apa yang didapat efeknya jadi nggak enak meludahin nek kenapa saya seberangin bukan bilang terima kasih malah ngeludahin jawabannya simpel nenek baru beres nyebrang deh <tik> <tik> <tik> <Wah>, iya <tik> makanya tanya dulu tanya dulu <tik> dah ngopi belum diam-diam baik <tik> ngopi dong biar panik Aduh, aduh ketawanya kalem dulu, rasa enak yeah. karena di Bandung lagi banyak yang mati dalam keadaan ketawa Allah, Allah. <laughs> ya, maka tentukan niatmu sekarang karena Allah, karena oleh, oleh karena atau karena oleh-oleh kalau karena Allah, dunia melayani maka cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan benahi urusan akhiratmu, nanti aku benahi urusan duniamu Allah ada, masalah tiada tulis, coach in the day Ya lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Karena aku sama Allah tenang. Jangan kejar fisik dan cantiknya ketika mencari jodoh. Kau akan lelah mending kalau dia mau sama kita. Kalau tidak, kau bagaikan mengejar bayang-bayang, capek sudah kejar Allahnya nanti Allah cintakan apa yang kau cintai sebelum kau mencintainya Allah cintakan kepadamu karena kau sudah mencintai utuh Allahnya Setuju tidak? Setuju. Allah dulu Allah lagi lagi lagi Allah Allah terus aku tambah Allah tenang aku tambah Allah top aku tambah Allah unlimited aku tambah Allah luar biasa aku tambah Allah amazing aku tambah Allah miracle jadi aku tambah Allah indah In Allah hama ana. maka kalau udah karena Allah santai mau kemanapun pun Api menjadi dingin bagi Ibrahim Laut terbelah bagi Musa Lalu Yunus dimuntahkan ikan paus setelah beberapa lama ada di dalam perutnya Lalu Ayub, Nabi Ayub tahu gak diujinya apa? Jangan merasa beriman kalau ber... diuji. Buduk 30 tahun kulitnya kembali utuh walaupun tanpa BPJS dan jam Hahaha <laughs> ya. lalu apalagi Yusuf setelah dimasukin ke sumur oleh saudara-saudara diangkat jadi raja masih muda, gantengnya luar biasa, diangkat jadi raja kita sombong nggak mau beribadah hari ini, udah nggak muda ya, kuotanya udah mau habis mukanya nggak jelas ya, bukan raja nggak mau ibadah lagi, sebelah mananya Yusuf, cik atuh mikil ya, mikil buuk di ya bengit dibodasan, nah. kuntu dibelan, aibahem hidah tik, <tik atum <tik>. maka hati-hati <tik>. statusmu Bukankah menyebabkan ebra. amamu jadi hangus pesannya penting ini, hati-hati Ramadan nggak bisa kita alay, nggak bisa kita lebay kalau sholat, kita masih bisa video instagram OTW masjid. OTW duha OTW tahajud padahal video yang kemarin lalu tuh cuman buat ngebully istri biar percaya kita lagi di mana maka Mas Jennis stok foto lamanya banyak tuh Dan istrinya percaya posisinya di mana? Jadi hati-hati jebakan Batman ya. Kalau perempuan sekarang nggak baik kalau suami lagi kerja mereka nggak kemana-mana di kamar aja tapi sinyal yang ngider ya sinyal yang makanya hapus history, nanti ketahuan suami ya. Maka hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Yang kemarin kita cerita tuh salat sekarang sakit badan kalau nggak bikin status jangan ping aku karena aku di rokaat tiga edan. <tik> <tik> Wah di share lagi ke grup wa. Wah nggak percaya kamu lagi salat masa tiap ganti rokaat tiap ganti status dia berdiri ini foto aku lagi ruku. Nih. <tik> Riwe jadinya hewi, riwe. Ya, yang menilai siapa? Allah. Maka ada ayat, "Fawailul Hati-hati amalmu binasa gara-gara ingin dilihat manusia. Kalau manusia yang lihat spontan enggak ada masalah, tapi kalau niat udah ingin dilihat manusia, capenya luar biasa. Udah biarkan Allah yang melihat kita. Maka ada ihsan dalam Islam itu. "Wa qurb rabbaka tarah." Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, kalaupun kau tidak melihatnya, fa innahu yara. Dia melihatmu, jadi santai, tenang, kalem, nggak riwe, nggak ribet, nggak rudet Artinya kita tulus karena Allah, nanti Allah beri efek yang lain Kalau lagi tahajud ada yang melihat tiba-tiba, yang lihat itu senang, kasih brownies ah Karena tiap aku ke pasar merasa ditemenin dengan bacaan Qur'an dia, merasa tenang Tiba-tiba besoknya ngasih sih tuh, Ustaz kemarin denger Ustaz tahajud saya merasa tenang di perjalanan dengan suara Ustaz baca Qur'an Besoknya niatnya dirubah, yang biasanya baca Anas jadi baca Toha karena mertua tuh ikut salat kan kalau mertua bahasa sunannya mitoha. Bismillahirrahmanirrahim mitoha. Langsung dapat penilaian ya. Ini kalau calon tong yang imamin tarawih nih pasti dia dapat gelar Mr. Cool karena bacanya selalu kulhuwallah, kulaudu birbinna, Kul Sampai orang yang makmumi dia sampai tumbangan. tuh calontong nih bacanya kuliah apa? kuluh kocengan katanya. <tik> Makanya Ramadan ini ditingkatkan karena Allah hafalannya. Jangan anas al-Falak aja udah lecek ya. Walaupun boleh, tapi masa sih tingkatkan ilmu Rabi Jidni Ganti surat al Orang-orang, saya mau ngimamin, nyegat tuh. Set, ngimamin di masjid kita ya. Sini dulu dong, foto dulu. Kamu sakit badan ya kalau nggak foto. Kan sindrom baru tuh kalau nggak pakai foto, sakit badan. Sampai... Sakit badannya aja di-upload, sakit badannya aja di-upload, badanku nggak enak, saya komen mandi pakai bumbu masak biar enak, ya. Tiba-tiba ya. apa yang uh, saya lakukan, ya ganti surat. Ternyata orang yang suka yasinan, ketika yasinnya dibawa ke sholat marah dia. Padahal udah konfirmasi, surat jangan terlalu panjang ya, saya bukanya kekenyangan. Pas saya sholat baca surat yasin marah langsung komen, ini ustad kurang ajar ya, nggak bisa diajak koordinasi, tau aku nih udah kekenyangan Yasin wal qur'an il hakim bilang sama DKM coret tuh jadwanya jangan dipakai lagi di masjid kita padahal kita cuma 3 ayat Allahu akbar su dalam sholat, eh ternyata pendek makanya saya ganti surat surat walhu wallahu ahad diganti sama al-qalan nun hah, al kan panjang tuh Allahu akbar padahal satu ayat, emang boleh ustad? faqra matayasara amin al qur'an yang penting jangan jadi beban dalam ibadah ini niatnya karena Allah ya Jadi lillah, lelah itu gara-gara tidak lillah, mengeluh itu gara-gara tidak mengallah, tidak bertahan gara-gara tidak bertuhan, ingin cepat sembuh dari apapun penyakitnya, Pak Sembah karena Allah yang mau menyembuhkan apapun penyakitnya. Syaratnya satu apa? Niatnya karena Allah. Wa <tuh> ma umiru illallahu mukhlisinalahu din. Tidak aku perintahkan kepadamu beribadah kepadaku kecuali dengan cara yang bersih iman bagus kalau islam, islam bagus kalau ilmu, ilmu bagus kalau ikhlas, ikhlas bagus kalau tidak ria maka lawan ria itu ikhlas, apa itu ria? musyrik, ingin dilihat manusia, ingin dinilai manusia saya pikir ada pernyataan, ada pertanyaan sayang kalau segmennya tidak diimbangi dengan pengalaman dan pengamalan ya boleh? ada ya, yang mau bertanya? Pak mau nanya nih Pak Ustad kadang kita beribadah misal ya kita nyumbang itu pasti, memang kita tunjukkan ke orang, tapi niatnya biar orang itu meniru kita. Kan? Oh nyantai Mas Akbar, ria nggak bisa kita jasman, Terina ria Mang Deni lebay, ingin kelihatan amanya ada etika dalam beramal. Aladina, Jungfikuna, Sirawalania, keluarkan apa yang ingin kamu keluarkan berupa amal kelihatan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Dua-duanya positif kalau niatnya tulus semunyi sembunyi ngelatih keikhlasan diam diam ngelatih ikhlasan terang terangan ngasih motivasi sama yang lain nah. itu kan yang hanya menilainya Allah kita nggak bisa kamu ria nggak bisa kecuali namanya ria ria irawannya nah, nah, kalau acara betul, ya, ya jadi aman aman aja yang penting niatnya dari hati betul ya jadi yang ingin dinilai orang capek udah mah wajahnya gini ingin dinilai orang nanti capek yang nilainya ya Nah, bahasa pertanyaan kedua nih, Pak Ustaz. Waktu itu saya pertanyaannya ada dua, istri udah dua belum? Saya <laughs> pertanyaan. Dan Ustaz. <laughs> okay. Pertanyaan tadi kan saya nyumbang terus biar orang lihat. Nah, ini yang pertanyaan kedua, saya lihat orang nyumbang. Nah, ini gimana, Pak Ustaz? Harusnya termotivasi. Oh iya. Ya, didoakan orang <coughs> yang nyumbang semoga satu ketika saya seperti orang itu. Amin. Jangan di judgment, tapi ada tuh yang kurang ikhlas. Kalau buat canceling masjid yang jelek-jelek, uangnya tiba-tiba dia ngeluarin jatah buat canceling masjid sepuh ribu tiba-tiba yang tiga ratus ribu jatuh sama anak muda wih anak muda tiga ratus ribu pas dimasukin pak punten itu uang bapak yang jatuh <SILENCIK> jadi kalau lihat itu harusnya jadi motivasi ya yeah. oke okay. bagus sekali pertanyaannya tapi lebih bagus tidak nanya <SILENCIK> pertanyaannya memicu oke okay. luar biasa ya Jadi Alhamdulillah mudah-mudahan hari kedua di sahur segar ini Kuasa kita tambah segar, tambah kuat, tambah ikhlas, tambah taat, tambah kuat ketakwaannya Never give up, jangan pernah menyerah Lakukan segala sesuatu karena Allah, lillah biar tidak lelah Semoga kita hidup indah pada waktunya Kalau belum indah berarti belum waktunya Indahkan dengan lillah Itu saja saya P.B.N jangan lupa bahagia Bertobatlah sebelum ajal tiba Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobatan Ya orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Semoga semua kita bertemu di surga yang sama walaupun ada surga yang tadi. Aku lu Ya Allah selamatkan kami untuk Ramadan. Wa salim ali Selamatkanlah Ramadan untuk kami, Basyalim mm. humini mutakabbalad dan selamatkanlah apapun aktivitas amalan kami menjadi amal yang engkau terima. La haula mm. wa laqwaatayilladillah, rebanahatina fid dunyasa na, Jangan lupa Salat berjamaah tepat waktu di masjid kalau cowok the real men go to masjid. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.